Selamat siang Pak Edison Siang Komentar Anda Bapak Halo Bapak komentar Anda Ya kalau menurut saya Kalau dia mau berubah-ubah tiap tahun ya n gak apa-apa asal jangan merugikan investor Masalahnya ini sekarang ini kita tuh investor kasian Mulai dari pajak, mulai dari imigrasi, mulai dari penduduk setempat, mulai dari... peraturan-peraturan b e a cukai, itu hampir semuanya ekonomi biaya tinggi. Dan itu kenyataan, saya kasihan melihat Pak SBY yang u d a h berusaha untuk memajukan negara kita. Tapi yang bagian bawah ini, mereka bukannya nggak tahu, tapi mereka sengaja bikin aturan itu yang tumpang t i n d i h Jadi ibarat ini disengajain bikin satu aturan yang nggak ada fix-nya, dan dibiarin bisa diinterpret masing-masing oleh para pejabat setempat itu. Ini yang paling cek nih, mungkinnya mesti、hmm. pinter lah. Yang bagian-bagian atas lihat tuh masa orang-orang kayak gini masih dipakai. Terima kasih, b a i k Terima kasih, Pak Edison. Selamat siang, Pak Adi. Selamat siang. Komentar Anda, Pak Adi. Jadi saya lihat, apa namanya daftar negatif investasi itu rasanya memang pasti tidak banyak、um, perubahan dalam menarik investasi. Problemnya adalah di birokrasi ini. Sepanjang masih、uh, apa namanya kemauan birokrasi untuk mempermudah perizinan itu Dan tidak menjadikan perizinan sebagai o b y e k pendapatan sampingan yang utama Nah itu iklim petasi itu n gak g bakalan ini Seperti Bapak tadi bilang memang birokrasi perizinan itu memang sengaja disiptakan untuk, men untuk mendapatkan penghasilan lebih kira-kira gitu Jadi, jadi itu minat apa namanya filosofinya itu perizinan tuh untuk untuk pendapatan kira-kira gitu. Ditambah itu tadi saya menarik mengenai bahwa amdal itu harus ke pusat tadi saya t u menarik nah itu semakin lengkap lah birokrasi dan panjangnya、eh, apa namanya proses perizinan nanti yang diartikung saya karena itu di orang diri di tempat aja amdal itu sering banyak jadi masalah apalagi ke pusat wah birokrasinya luar biasa jadi makin makin lengkap lah lamanya ke, ke pengurusan perizinan Investasi di Indonesia gitu. Baik, terima kasih Pak Adi.